Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa Pada kesempatan kali ini masih kita membahas tentang khabar inna dan saudari-saudarinya. Akan nah, tetapi pada kesempatan kali ini lebih khusus ya kita akan melihat di sini tentang tasrif inna bersama dhamir-dhamirnya. Ya, tashrif inna bersama dengan dhamirnya. Kita akan melihat di sini suatu ya kotak ya di sana ada kolom dan di sana ada barisnya. Kami kira antum semuanya sudah pernah ya mengetahui bagaimana cara membaca kolom dan baris-baris ini. Namun tidak ada salahnya kita mengulang sedikit ya. Kita perhatikan kolom yang pertama sebelah kanan kita tuliskan di situ untuk tunggal. Maknanya bahwasanya digunakan untuk bomir atau kata ganti orang tunggal atau satu ya, satu ya, untuk jumlahnya satu ya, kata ganti orang ya untuk jumlah orang satu ya. Misalnya dia ya, dia dia itu maksudnya adalah dia satu orang saja. Kemudian kamu ya, kamu akan tetapi yang dimaksudkan adalah kamu satu orang saja. Demikian seterusnya ya. Kemudian kita lihat ya kolam sebelah kirinya kita tulis di situ adalah double ya double maknanya adalah bahwasanya kata ganti ini digunakan untuk dua orang ya untuk dua orang ya misalnya kita mengatakan ya eh, dia atau mereka ya maknanya mereka itu jumlahnya cuma dua orang ya atau kalian akan tetapi kalian di sini yang kita maksudkan bukan kalian banyak akan tetapi kalian yang jumlahnya cuma dua orang ya Kemudian kolom yang selanjutnya sebelah kirinya yaitu jamak ya. Jamak ini digunakan untuk jumlah ya, yang terdiri dari 3 atau lebih atau lebih dari 2. Ya, misalnya kita katakan mereka. Jadi mereka itu jumlahnya 3 atau lebih ya, Begitu cara pembaca, eh, pembacaannya. Kemudian kita eh, melihat barisnya ya. Baris yang pertama di situ kita lihat kita tuliskan orang ketiga untuk laki-laki kita kenal dengan lil waib, maksudnya untuk laki-laki. Maknanya ini digunakan untuk orang ketiga, ya akan tetapi yang dia berjenis kelamin laki-laki. Misalnya, ya dia, ya misalnya dia itu kan orang ketiga. Akan tetapi dia di sini masih mempunyai dua kemungkinan dia laki-laki atau dia perempuan, ya yang kita maksudkan di sini dia adalah dia laki-laki, ya ini untuk waib. Kemudian Ya, baris selanjutnya yang di bawahnya yaitu lil wahibah untuk orang yang ketiga akan tetapi dia itu perempuan ya. maknanya misalnya dia ya, dia-nya berarti dia perempuan kalau mereka berarti mereka juga mereka perempuan. Nah kemudian untuk baris selanjutnya yaitu orang kedua ya. orang kedua tapi di sini untuk laki-laki lil muqotab ya. lil muqotab maksudnya ya, untuk orang kedua ya kamu ya kamu akan tetapi di sini kamunya kamu yang laki-laki ya demikian pula untuk baris yang setelahnya yaitu untuk orang ya kedua tapi untuk perempuan dikenal dengan ilmu kotoba ya maknanya jika disebut kamu berarti kamunya kamu perempuan. Ef, kemudian baris yang terakhir yaitu orang pertama yaitu ilmu takalim, ya. bagi orang yang mengucapkan, bagi orang yang ngomong. Ya. Nah di sini ada laki-laki ada perempuan. Maka ini sama saja laki-laki dan perempuan, ya tidak dibedakan laki-laki ha, dan perempuan sama saja, ya kalau dikatakan aku berarti boleh dia menggunakan aku laki-laki atau aku perempuan penggunanya sama, ya sehingga jika dikatakan ini misalnya atau inani in maka boleh yang ngomong ini laki-laki ataupun perempuan itu cara pembacaannya ya itu cara pembacanya nah, kita latihan misalnya sejenak, misalnya kita lihat Ya. Ah. Di sini misalnya kita baca innakum misalnya, ya. Innakum. Kita lihat innakum dia berada di kolom ya ketiga, ya, dari kanan, ya, untuk bentuk jama Demikian pula dia berada di kolom yang ya, di baris yang ketiga pula yaitu untuk mukhatab ya, untuk mukhatab, orang kedua laki-laki berarti maknanya inna kum dia untuk jama' ya untuk jama' ya penunjukan bermir atau kata ganti orang jama' akan tetapi untuk yang berjelis kelamin laki-laki sehingga sesungguhnya kalian tapi kalian di sini kalian yang untuk ya laki-laki ya karena ini muhkotab ya berbeda kasusnya misalnya inna kuna masih bentuknya jama' akan terapi ini untuk yang jenis perempuan sehingga ya, kalian tapi kalianya adalah kalian ya perempuan kalian yang jumlahnya lebih dari dua orang tapi jenis kelaminnya adalah perempuan ya kami kira dapat dipahami ini hanya sekedar mengulang saja nah dalam pembahasan kali ini nah inna dia bisa digabungkan dengan domir domir tersebut ya dia bisa digabungkan dengan bomir-bomir tersebut sehingga ya, inna dia bisa bergabung dengan bomir yang nantinya dia akan menjadi isim inannya ya, menjadi isim inannya ya. namun sebelumnya ya, untuk lebih mempermudah maka kita akan coba menghafalkan ya, inna bersama bomirnya ini Ya, kita akan coba menghafalkan pelan-pelan Urut dari atas ya, Menuju ke bawah Ya, inna hu inna hu ma inna hum Innaka ha inna hu ma inna hunna Inna ka inna kuma inna Sekali lagi Inna hu inna, huma, inna Inna ha inna huma inna hunna Inna ka inna kuma inna kum Inna ki inna kuma inna kunna Inna ni inna na nah, Khusus untuk inna ni Dia bisa kita ringkas menjadi inni ya, Demikian pula untuk inna na Kita bisa ringkas menjadi inna ya. Baik ya, Itu adalah Tasrif inna bersama dengan bomirnya, sehingga penggunaannya manakala ada bomir huwa ya kita ingat huwa ya hua ini adalah tunggal untuk orang ketiga tunggal, maka manakala disambung dengan inna tidak menjadi innahua, tapi berubah menjadi apa innahu. Demikian pula misalnya kita ambilkan contoh misalnya Uh, antuma ya Misalnya antuma Antuma untuk jenis Laki-laki ya Antuma untuk jenis laki-laki Maka tidak menjadi Inna antuma Tapi ya berubah menjadi Inna kuma ya Di tasrif sesuai dengan Ya lomirnya Contoh yang lain misalnya Ya uh, Hunna ya Misalnya ya Hunna kalau Huna ya ini kita lihat sama ya inna Hunna ya inna Huna ya ah itu demikian misalnya anti ya anti anti untuk ya orang kedua ya tunggal orang kedua tunggal untuk jenis perempuan maka tidak menjadi inna anti tapi menjadi apa innaqi ya menjadi apa in innaqi ya itu diantara contoh penggunaannya ya kami kira sudah dapat dipahami dengan jelas